Dan 2015 entah apa yang akan terjadi Allah yang Maha Tahu. 2016 Allah yang Maha Tahu. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah bersabda, "Fi hadhi al-ummah khasfun wa masfun wa kafun pada umat ini nanti akan terjadi penenggelaman bumi, wa masfun dan perubahan bentuk, wa kafun dan serangan meteor." Kalau para sahabat bertanya, wah matadah kaya Rasulullah, wahir Rasulullah, kapankah itu semua akan terjadi? Yang tiga ini kapan terjadi? Penenggelaman bumi banyak terjadi gempa dahsyat, lalu banyak bagian-bagian bumi ini yang patah kemudian tenggelam masuk ke dalam laut, kemudian khaspun, ya, wah maspun dan perubahan bentuk manusia mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk macam mana akibat daripada meteor ini akan banyak terjadi. Insyaallah kita bacakan hadisnya sebentar lagi. Wakad funden hujan meteor. Para sahabat bertanya, wahatakah ya Rasulullah? Kapankah itu semua terjadi? Wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila yang tiga hal ini terjadi, maka yang tiga bencana ini pun akan terjadi. Apa itu? Satu, idal zaharatil qaynat itu yang pertama. Yang kedua, wal maazif. Yang ketiga, w shuribatil Apabila penyanyi penyanyi wanita bermunculan di mana-mana. Yang kedua, wal ma'azif, apabila alat-alat musik dan musik disenangi dan dicintai oleh umatku di mana-mana. Dan yang ketiga wasyuribatil khumur, apabila barang-barang memabukkan sudah dikonsumsi di mana-mana. Macam kira-kira mana Bapak Ibu? Yang tiga ini sudah ada belum? Sudah. Sudah. Maka sampai 2016 meteor kita sudah Masuki arus sungainya. Kita tak tahu bagian mana yang akan menabrak ke bumi ini maka kami dikagetkan dengan berita besar saat Amerika Serikat ternyata lebih daripada 20 tahun yang lalu telah mengerjakan mega proyek raksasa bawah tanahnya yaitu membuat bunker raksasa dan mereka telah menyelesaikan di ujung 2012 enam bunker raksasa. Bunker tahu? Hah? Ruangan bawah tanah di kedalaman 30 sampai 300 meter ke bawah. Mereka buat satu ruangan yang ruangan tersebut difasilitasi oleh seluruh kebutuhan hidup Yang dapat menampung selama satu tahun Manusia yang boleh ditampung dalam satu ruangan itu 500.000 manusia Kenapa mereka mempersiapkan 6 ruangan raksasa loh, di bawah tanah di Amerika Serikat Rusia telah mempersiapkan 3 bangker raksasa di bawah tanah Jerman juga sudah mempersiapkan, Inggris sudah mempersiapkan bangker-bangker raksasa di bawah tanah Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui bahwa bumi ini akan mengalami serangan meteor. Mereka sudah mengetahui, Pak. Hanya saja Indonesia, dan mungkin juga Malaysia, entah terpikir, entah tidak buat bunker. <tik> <Hah? tik> Kau muslimin yang kami muliakan, kenapa mereka mempersiapkan begitu? Karena mereka tahu, akibat ledakan meteor ini nanti sangat dahsyat. Michelle Penn... Seorang pakar astronomi dunia menjelaskan Satu meteor itu dengan garis diameternya Kalau sempat dia jatuh Garis diameternya 2 km saja Lalu menghantam atmosfer kita Terus melesat ke bumi Apabila dia jatuh di laut Kekuatan daya ledaknya 1 juta sampai 2 juta kali lipat Bom nuklir yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima Ini dahsyat Kalau jatuhnya di laut Ledakannya akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter Maka kalau ada yang pernah melihat deep impact Maka akan mampu membayangkan ini kaum muslimin Dahsyat sekali Kalau dia jatuhnya di kutub utara Atau kutub selatan Maka kutub tersebut akan meleleh Lalu air permukaan air laut akan naik 7 meter lagi untuk selama-lamanya Forever Maka Chicago, New Zealand, Florida, termasuk Jakarta dan kota-kota besar dunia yang dibangun di tepi pantai akan tenggelam dan 20% pulau-pulau di Indonesia akan hilang. La haula wala quwata illa billah. Kalau jatuhnya di kutub. Tapi kalau jatuhnya di daratan dan ini yang paling tepat karena dalam isyarat hadis akan terjadi di akhir zaman sebelum kiamat dukhan. Apa itu dukhan? Asap. Ya, Itu akibat apa asapnya Karena ledakan yang dahsyat Yang menabrak bumi ini Dan menghantam daratan kita 100 sampai 200 kilometer Manusia dan makhluk hidup akan menjadi karbon Langsung menjadi karbon menguap Lalu bumi ini akan mengalami pelobangan yang besar Dan partikel-partikelnya membumbung ke langit Sangat tebal dan sangat panas Asap yang sangat dahsyat Gelombang kejut daripada ledakan itu 800 km per jam Segera membungkus bumi ini Maka bumi akan gelap segelap-gelapnya Matahari tidak akan tembus lagi Saking tebalnya asap tersebut Dan asap tersebut adalah dari partikel-partikel ledakan Meteor tersebut Dan ini panas kaum muslimin Kata Rasulullah Di dalam hadis yang dihasankan oleh Sheikh Ibn Jarir Orang kafir yang menghirup udara tersebut Maka akan keluarlah asap dari hidungnya Matanya seperti mau keluar. Dan seluruh kulitnya. Membengkak Pak. Seperti masuk open. Ha? Meng, apa, menggelembung. Inilah dimaksud dengan terjadinya perubahan Ben. Menjadi jelek-jelek semua orang kafir. Miss word, miss word yang ada juga akan seperti zombie berjalan. Kalau mereka berhasil hidup ya. Sementara orang yang beriman. Orang yang amal solehnya banyak. Mereka diberi oleh-oleh daya tahan fisik yang luar biasa Mereka hanya seperti orang yang merasakan demam dan flu saja Empat puluh hari empat puluh malam kalian gelap di bumi ini Bahkan kalian tempelkan telapak tangan kalian ke dekat mata Kalian tak mampu melihat apa-apa Kemana perginya listrik Kemana perginya teknologi kita Allahu Akbar Ternyata Michel pen menjelaskan secara ilmiah Bahwa meter tersebut ada mengandung zat besi Mengandung unsur besi yang disebut dengan sidrite. Ketika dia menabrak atmosfer kita, terjadi pergesekan yang sangat ekstrim dengan atmosfer kita. Maka dia menimbulkan medan magnet yang sangat dahsyat. Akibatnya seluruh logam-logam di bumi akan terinduksi. Oke? Okay? Akhirnya satu besi dengan besi yang lain akan lengket dan tidak bisa, tidak boleh lagi digerakkan. Makanya mobil-mobil kita yang cantik-cantik ini Ketika di starter nanti tak boleh lagi Mesinnya sudah lengket antar satu dengan yang lain Begitu juga pesawat, kapal induk Pabrik-pabrik raksasa Dan industri-industri dunia dan segala macamnya Seluruhnya lumpuh Karena medan magnet yang dihasilkan oleh side ride ini ya? Masya Allah Jadi wajar ketika Albert Einstein Masih ingat dengan nama ini? Ketika beliau ditanya apa pandangan anda Kan dunia lagi berlomba-lomba membangun Senjata Nuklir ya, Untuk persiapan perang dunia ketiga Jawaban beliau sangat mengejutkan Padahal di depan lebih 2000 wartawan Beliau mengatakan Pada perang dunia ketiga nanti Semua senjata kalian ini Tidak akan ada yang kalian pakai Kalian akan berperang dengan senjata manual Saya tidak tahu dengan senjata apa Tapi semua teknologi ini Tidak akan ada yang boleh kalian pakai Masya Allah dan seorang lelaki yang beberapa tahun yang lalu meninggal dunia Coba tebak siapa yang terkenal dengan iPadnya Steve Jobs ya, Di depan lebih dari 2000 karyawannya Menyatakan sebuah pernyataan yang fenomenal Beliau mengatakan Selepas saya, kalian semua akan kembali ke zaman batu ya. Steve Jobs bukan seorang peramal Albert Einstein juga bukan seorang peramal Tapi mereka para ilg muam mereka para cendekiawan kenapa mereka berani bicara begini karena mereka didukung oleh teknologi canggih untuk melihat apa-apa yang akan terjadi dan Rasulullah telah menyebutkan Saat Al-Mahdi muncul nanti Kalian semua akan berperang bersamanya Dengan menggunakan pedang Dengan menggunakan panah Dengan menggunakan tombak Dan kalian akan menunggang kuda-kuda ke perang kalian Dan kalian akan berlari dan berjalan di atas kaki kalian Masya Allah Thumma utum min Kondisi kalian pada saat itu Akan kembali seperti masa sekarang Al-Muslimin kalau macam itu, ternyata Rasulullah telah menggambarkannya. Saat al-Mahdi keluar nanti, semua teknologi sudah tidak ada lagi. Ya Allah, Ya Rab. Kalau begitu, kita tahu alasannya kenapa. Akibat daripada hantaman meteor. Dan kapan hantaman meteor itu terjadi? Saat penyanyi wanita sudah berserakan di mana-mana, bermunculan di mana-mana. Saat musik-musik dan alat musik disenangi oleh umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Wasalam dan saat barang-barang haram dikonsumsi di mana-mana pada masa itulah Allah Subhanahuwataala akan hantamkan meteor dan sekarang kita memang sedang memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa sana, masya Allah. La haul wa la illa billah. Bagaimana masih sanggup? Lanjut, ibu sudah sudah cukup bu? Ha? Pulang kita lagi? Sanggup, insya Allah ya. Uh, itu baru pukul setengah sepuluh. Kalau kita lanjutkan sampai pukul 12, sanggup? Sanggup? <tik> saya tak sanggup. Kita selesai pada waktu di mana uraian ini sudah dianggap selesai. InsyaAllah Ta'ala, mudah-mudahan saya sanggup menyelesaikannya dalam setengah jam ke depan. Kalau ada tanya-jawab, soal-jawab boleh. InsyaAllah ya. Saya siapkan nanti pertanyaannya. Jangan bawa apapun iskal, apapun syubahat. Mumpung saya masih hidup. Mumpung saya ada di sini, Allah antarkan saya kemari Untuk memberitahukan kepada umat Islam Kita sudah sangat dekat masanya Bukan lagi masa untuk bersendagurah habis-habis dalam hidup dunia ini Bukan untuk memburu dunia yang akan kita tinggalkan Yang akan meninggalkan kita Yang akan penuh dengan huru hara, hirup pikuk dan kegacauan yang sebentar lagi Akan merata di muka bumi ini Kau muslimin mari kita lanjutkan Udah pada makan malam semuanya sudah ya, masalahnya yang yang tidak makan malam lemah jantungnya dengarkan ini, makin lama makin tak kuat, <laughs> baik lama-lama pingsan. Setelah meteor ini, ibarat Allah, ini adalah pertanda datangnya Imam Mahdi karena ini akan melumpuhkan teknologi dan juga dengan kedatangan meteor, ekosistem di alam semesta kita termasuk di bumi kita ini dan iklim akan mengalami perubahan yang sangat radikal, ya, akan sangat berubah. Sehingga akan terjadilah masa-masa, kan setelah itu akan terjadi masa di mana air hujan dari langit akan mengalami penyusutan yang tajam. Sehingga kata Rasulullah, menjelang dajjal keluar akan ada tiga tahun yang sangat berat. Tahun pertama menjelang dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan untuk turun ke bumi. Dan sepertiga tanam-tanaman di bumi Allah biarkan menguning dan mati. Sehingga manusia kekurangan pangan di bumi Kelaparan menyebar di mana-mana Mulailah ada itikad orang untuk membunuh orang lain Demi memperebutkan makanannya Ini salah satu ciri Al-Mahdi akan keluar Banyak terjadi pembanten, pembunuhan Hanya gara-gara memperebutkan ma, Makan, Masya Allah Ngerinya suasana ketika itu kaum Muslimin ya, Mudah-mudahan meteornya jatuh di Malaysia Sehingga Bapak Ibu seluruhnya langsung masuk surga Dan tidak menemukan hari-hari yang berat atau semoga-moga meteornya jatuhnya di Sumatera. Sehingga saya dan keluarga langsung ke alam barzah. Masuk dalam surga. Semoga kalau seadanya jatuhnya di negeri orang sana. Kita seluruhnya yang ada di sini. Allah jadikan termasuk manusia yang dijaga oleh Allah. Dan cara Allah menjaga adalah apabila kita memperbanyak amal soleh dari sekarang. Bukan memperbanyak fulus. ah Bukan. Bukan memperbanyak mani bukan memperluas tanah silakan maju berkembanglah belilah tanah silakan silakan lakukan apapun yang berguna dan bermanfaat jangan berhenti setelah mendengarkan pengajian ini jadi hilang dan lemes semangat hidupnya nanti pulang-pulang ke rumah ngomong sama anaknya nak enggak usah kawin nak ya kenapa mak udah mau kiamat nak suami juga berkata Dek kita enggak usah nama anak ya Dek kenapa begitu bang Gak dengar pengajian tadi udah mau kiamat dek kasih anak kita nanti jangan pak berhenti teruskan lanjutkan aktiviti yang biasa kita kerjakan sehari hari tapi robah semuanya niatnya niatkan seluruhnya adalah untuk mencapai ridho Allah dan menjadi tempat dan ajang untuk memperbanyak amal soleh di situ yang punya harta sekarang mumpung masih ada pesawat maka berangkatlah bawa keluarganya umroh ke tanah suci haji ke tanah suci ya Selagi masih ada teknologi, gunakan semuanya. Yang punya harta, rekeningnya banyak di dalam bank. Maka gunakan semua untuk apa yang Allah ridhoi. Cepat kaum muslimin, cepatlah bergerak. Lakukan apapun yang membuat Allah ridho kepada kita dan pahala kita. Cepat membanyak ya. Akselerasi amal soleh. Baik kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengeringnya sungai Ofrat. Ini adalah pertanda. Dekat sekali Al-Mahdi akan keluar. Sungai Ofrat di mana? Irak. Di timur tengah itu ada tiga sungai yang besar Sungai Nil, Sungai Tigris dan Sungai Efrat Sungai Efrat ini, ulunya adalah di Turki Lehernya adalah di Suria Kemudian bodinya, badannya dan itu yang paling inti adalah di Irak Kemudian ekornya di Iran Jadi kaum muslimin, Rasulullah mengatakan nanti menjelang kiamat atau tidaklah terjadi kiamat Sampai sungai Ofrat mengering Apabila sudah mengering Maka akan muncullah gunung emas Kemunculan gunung emas ini Akan menyebabkan seluruh laki-laki Di muka bumi berlomba-lomba Untuk berperang Memperebutkan gunung emas itu Dalam setiap 100 orang laki-laki Yang mati adalah 99 Tersisa satu laki-laki saja Lalu mereka berkata Semoga yang hidup yang tersisa itu Saya orangnya Ya jadi, masya Allah, Sungai Ofra ini di Irak pada tahun 2012 bulan Februari, tanggal 12 di New York Times resmi NASA Amerika mengatakan bahawa eh 2013 ya 2013 New York Times mem mem memberitakan di news uh, di New York Times. Tanggal 12 Februari dikatakan oleh NASA Amerika menurut analisa dan teknologi kami dan pengamatan kami bahwa sungai Ofrat hari ini telah menyusut airnya 60%. Pada 2014 akan menyusut 100%. Dan benar sekarang sungai Ofrat yang dulunya ke seberang itu kita pakai sampan, kita pakai kapal atau pakai jembatan yang resmi. Sekarang sudah boleh angkat kaki saja begini Pak, sudah boleh nyeberang. George Walker Bush Sebelum dia digantikan oleh Barack Obama Beliau pernah berpidato di gedung putihnya Beliau berkata Setelah kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak Dan bagaimanapun kita tidak akan pernah Meninggalkan Irak Wajar kalau bulan Februari 2014 yang lalu, Barack Obama tidak jadi menarik 135 ribu bala tentara Amerika yang ada di Teluk, kenapa? Demi memperebutkan gunung emas yang sekarang ini ada di di Irak. Allahu Akbar. Benar-benar Pak, Sungai Efrat telah mengering hari ini. Dan tidaklah terjadi kiamat kata Rasulullah sampai Sungai Efrat mengering lalu memunculkan gunung emas. Nanti manusia akan berperang. Mungkin ini pemicu perang dunia ketiga. Wallahu'alam Hanya saja dari setiap 100 orang laki-laki Yang mati dalam peperangan itu adalah 99 Satu saja yang hidup Dan setiap mereka berkata Semoga yang hidup itu saya orangnya Dan Dengan ini kita faham Kenapa banyak kaum lelaki yang musnah Salah satunya adalah Karena peperangan memperbuatkan gunung Emas di Irak Rasul mengatakan seluruh laki-laki di dunia Akan berkumpul di sini Dan wajar kalau pada periode kelima nanti Jumlah laki-laki dibandingkan wanita Satu berbanding Lima puluh Karena di sini saja Sudah banyak kematian Perang di perang dunia ketiganya Wallahualam Hamba-hamba Allah yang kami muliakan Kemudian Ini akan terjadi perang dunia ketiga Dan itu dengan senjata minua Kalian akan bergabung nanti dengan blok barat Kata Rasulullah Dalam mengalahkan blok timur Hah? Kalian akan bergabung dengan blok barat Dalam mengalahkan blok timur Blok timur saat ini secara militer Politik ekonomi yang sudah bersatu adalah Rusia, China, India Iran dan seluruh yang ada Jajaran timur ini sudah siap untuk Menggulung hegemoni barat Sementara barat tidak akan menemukan kekuatan yang real Pada masa dan saatnya nanti Kecuali adalah kekuatan is Islam dan akan terjadi Ada peperangan Yang sangat dahsyat kaum muslimin baik Setelah itu, Rasul melanjutkan. Ya, menjelang al-Mahdi muncul. Yaitu terjadinya salji. Atau, kalau kami di Indonesia mengatakan salju. ya Di tanah Arab. Sekarang, lima tahun belakangan ini, Arab selalu saja dihujani salji. Masya Allah. Tidak pernah-pernah, pernah, Pak. Bahkan ditabuk, salji pernah turun sampai sebetis. Sampai-sampai Sheikh Sohoud Shureim, Imam Masjidil Haram berpidato dalam khutbah Jumatnya, beliau mengatakan, Wahai umat Muhammad, lihatlah oleh kalian, kita sudah di akhir zaman, Salji sudah turun dan Rasulullah berkata, Sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengarkan al-Mahdi keluar, maka dimanapun kalian berada, wajib menuju kepadanya, berbaikatlah kepadanya dan berperanglah di belakangnya, walaupun merangkak di atas sal. Salji, karena Al-Mahdi memang keluarnya di musim salji. Sekarang Suria saja, kaum muslimin. Suria itu sudah satu meter ketinggian saljinya. Dulu gak pernah-pernah itu. Mesir, Kairo, selama saya, saya ada di Kairo dulu. Gak pernah-pernah ada salji turun. Dan sekarang sudah semata kaki di Kairo itu. Di, di mana medan Tahrir itu. Tahrir Square, Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Di Mekah, Medinah pada awal daripada 2014. Di Medinah itu turun salji kaum muslimin. Subhanallah. Dan ini benar-benar sebuah kenyataan. Baik. Ada semacam bola tidak? Tak ada ya? Uh, Okey. Sekarang buka di internet berita ilmiah terkini kaum muslimin. Bumi kita ini mengalami penyungsangan. Huh? Ada Baca. Ada baca alhamdulillah ya, ada kupiah ada? satu yang agak keras kerasikit saya boleh pinjam. <laughs> saya kasih gambaran. Jadi ini bulat bumi kita, ya ini kutub utara, ini kutub selatan, oke? Selama ini ini adalah garis katulistiwa, ya kan? Dan dia berputar seperti itu secara normal. Sekarang tidak. Ini mulai bergerak seperti ini, ya? Di tiga tahun terakhir ini masuk tahun keempat perputar pergerakannya semakin cepat. Pada tahun 2014 sudah dihitung lebih dari 760 km bergeraknya dalam satu tahun Lebih 760 km bergeraknya Sebelumnya bergerak lebih dari 300 km Lebih Jadi terus meninggalkan posisinya artinya, artinya Kutub Utara, Kutub Selatan sudah mulai meninggalkan tempatnya Maka diyakini secara ilmiah Rusia dan Siberia di tahun 2016 akan berposisi tepat di Kutub Utara dan Kutub Di Kutub Utara Maka kaum Muslimin itulah yang akan menjadi kutub berikutnya. Sementara gunungan kutub yang ada di Kutub Utara mendekati garis khatulistiwa kan panas tuh, maka mencairlah, mencair, dan otomatis Arab, Arab itu kan pas sejajar dengan Rusia, Pak. Arab sejajar dengan Rusia. Ini yang menyebabkan kenapa Arab juga ikut-ikutan beberapa tahun belakangan ini terkena salji. Mereka sudah mulai memasuki seperti karena mereka mendekati sejajar dengan. Dengan kutub utara Masya Allah Faham sekarang kaum muslimin Secara ilmiah seluruhnya sudah mampu untuk dikupas Maka apakah masih lama? Wahai hamba-hamba Allah Apakah masih pantas kita rakus dan tamak dengan dunia? Ataukah sudah saatnya kita berbaik berbaikan hidup ini Dengan siapapun manusia yang ada di sekitar kita Dengan ayah, -ayah kita Bunda kita Istri kita Suami kita Dengan anak-anak kita Dan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh laksanakanlah saum Senin dan Kamis, perbanyaklah baca Al-Qur'anul Al Karim sebagai tabungan amal soleh Inilah yang harus kita kerjakan saat ini secepatnya. Kemudian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, biasakan kita-kita ini bersedekah setiap hari dalam jumlah yang akan menjadikan jumlah itu menampung dan menguatkan kita di hari-hari berat nanti kaum muslimin. Ya. Baik. Baru setelah itu kaum muslimin ee uh, Adanya seorang lelaki ya, Muncul dulu Bendera-bendera hitam Dari Khurasan Mereka inilah yang akan menjadi bala tentara Al-Mahdi nanti Bendera-bendera hitam dari Khurasan Saat ini sudah keluar apa belum? Ha? Siapa bilang ISIS? Siapa yang bilang ISIS? Maaf kau muslimin Ulama-ulama besar dunia termasuk ulama-ulama mujahid mengatakan ISIS bukanlah yang dimaksud. Ya. ISIS bukanlah yang dimaksud. Dan maaf mereka mempunyai beberapa sifat dan karakter daripada sifat dan karakter khawarij. Walaupun kita tidak menuduh mereka sebagai khawarij. Tapi karakter dan sifat-sifat itu ada pada mereka. Jadi maaf ya. Saya tidak bicarakan masalah ISIS di sini. Dan jangan sampai terpengaruh oleh ISIS-ISisan begitu kau muslimin, tetapi yang bendera hitam dari kurasan, kurasan itu pak adalah semua wilayah yang dari memang ya Afghanistan ini juga kurasan, Pakistan juga kurasan, India juga kurasan, Irak memang juga kur kurasan ya. Nah bendera hitam ini dengan ciri khasnya pasukannya, akhlaknya menyamai ciri khas dan pasukan. Perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak mereka, kemuliaan mereka, kepribadian mereka, ibadah mereka, daya tempur mereka yang tidak terkalahkan. Mereka inilah yang akan mengusung bendera untuk berbaiat kepada Imam Al Mahdi. Jadi, kemunculan bendera hitam dari Khurasan ini sama-sama kita dengarkan beritanya insyaallah taala. Yang menurut saya hari ini belum muncul. Wallahu alam.